Saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan kiai. Dulu Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al-Muatok, itu dikarang 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan, dikarang orang yang sangat alim masih ngarangnya dalam waktu 12 tahun. Ditirakati, disolati, diteliti, diulang lagi sampai 16 tahun. Sangking populernya kitab itu seorang presiden kalau dulu era dulu khilafah ya. itu minta supaya Imam Malik datang ke istana mengajarkan Al-Muwatta ke putra-putra Harun Ar-Rasyid. Ini saya agak muji sisi benarnya Pak Roy. Apa kata Harun Ar-Rasyid ketika didatangi ajudan presiden? Al-ilmu yu layakti Ilmu itu disoalni bukan yang soal. Jadi ini agak benar lah BUMN ini sudah sudah benar ini mau datang ke sini. Tapi jangan itu utang. Saya pernah datang Gus, nanti kapan-kapan kau yang datang. Nah, itu enggak, enggak ikhlas kalau itu. Itu ngawur sekali itu kalau. kalau. Singkat cerita Harun Rosid itu datang. Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu, sehingga beliau duduk di atas, di sofa di atas. Karena Harun Rosid itu presiden, khalifah, beliau ngiranya itu dipersilahkan, dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik. Akhirnya beliau duduk berdampingan dengan Imam Malik. Kata Imam Malik belum ngaji. Di mana-mana orang ngaji itu harus sopan. Enggak boleh orang ngaji setara dengan gurunya. Turun Imam Harun Nasir turun. Turun terus para santri-santri. Baru Imam Malik mau mulai mengajar Suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTP, datang ke istana. Terus kata Harun Nasir, "Kenapa engkau tidak minta supaya kami yang ngurus?" Kata Imam Malik, saya kalau urusan negara itu rakyat Sehingga saya daftar ya antri Tapi kalau urusan ilmu kamu santri saya Jadi orang dulu itu sudah Profesional Jadi kalau Harun Rasid pas ngaji sebagai santri Tapi kalau Imam Malik urus KTP Sebagai rakyat Ya antri ya, ya beliau yang datang Jadi itu sudah ada Percontohan Hubungan yang sangat elegan Yang sangat saling menghormati Antara seorang Umarok Yaitu zaman itu Harun Ar-Rasyid dengan Imam Malik padahal kita muatok itu kitab yang sangat luar biasa akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasid itu disuruh ngaji Niku tuh penggawaian ini itu pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudhu pernah suatu saat Imam Malik wudhu yang mengucurkan air itu putranya Harun Ar Rasid hanya dikucurkan ketika membasuh wajah dan tangan pas Harun Rasid lewat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 Sebelum ada KPK dan BPK Itu orang gak nyuri ya sudah banyak Karena memang gak nyurinya itu faktor agama Bukan karena takut KPK Artinya Tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma Itu gak bisa kebayang Indonesia Karena orang Nanti gak maksiatnya Atau gak salahnya itu takut aparat Bukan takut Tuhan Makanya kalau buyonan anekdot Anekdot khas itu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 ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khotok. Itu Syedina Umar bin Khotok, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, sangking jeleknya. Jadi sangking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Betul Magdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Medinah sampai Jerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Jerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu sama pengawalnya bilang saya mau naik unta asal gantian. Ya dua kilo Umar naik, dua kilo Ajudanya <laughs> yang naik sampai Lepas mau pintu gerbang Itu pas giliran Umar yang luntun. Kata ajudannya Kali ini jenengan yang naik saja Tidak saya tidak mau bohong Jadi yang disambut ya ajudannya, Karena ajudannya pakaiannya Lebih bagus dan Umar pakai tadi Bujubah yang berjahit dua belas Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika Jabat itu malah Malah tasawuf karena itu dipandu oleh agam. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul. "Wah, ada pesta gitu karena ini hari kemenangan." Kata Sidina Umar, "Innallaha ta'ala ayyar qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." E, di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia maka di akhirat sudah ada jatah. Maka kata Umar, astab kito yibati, jatah-jatah kenikmatan saya, saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya enggak usahlah ngundang saya ribet, selain ribet ya saya ngaji-ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung, Ya sering dihormati orang Dicucuk, kadang disangoni Kalau Kadang-kadang mikir, nak jatah kuntek terus dia. Makanya saya itu ya Ya sering ngebes, ya biasa saja hidup saya Karena saya tidak ingin jatah saya ini Habis Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai Saya berkali-kali bilang Ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya Yang menghormati benar Karena menghormati kiai, tapi kiainya yang masalah kan? Kalau tidak bisa ngelola hatinya Jadi tamak, jadi makanya ini kan ya sudah saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas makanya guyonan di kitab-kitab dulu kalau ada orang cantik soan kiai itu kata kiainya saya yang bingung, kamu melihat saya ibadah saya melihat kamu masalah <risas> <laughs> jadi <laughs> jadi tapi, tapi kalau kiainya enggak soleh ya enak sama-sama senang kan masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh Ya, jadi kalau Pak Aryo Soansini itu dia benar Sudah sopan lah sama Kiai Beliau pejabat sopan Saya yang masalah kan Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi Saya kan jadi repot Makanya kemungkinannya kecil Kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil Dan gak perlu tersinggung Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa Saya hampir per tiga bulan, empat bulan Datang ke pondoknya Pak Kures Ya jarang hubungi pejabat Ya sudah kalau mau ngaji-ngaji ya. Nah, kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa umiru illa liya'buduho ha mukhlishina lauddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang, ikhlas itu mudah. Harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam itu udah ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tebu ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam itu udah ada yang gaji dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas anda ngomong Allah itu Tuhan minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu udah ikhlas. Padahal kita biasa ngomong kakekat ini ikhlas. Kita ngomong tebu ini putih ikhlas. Ngomong peci hitam itu pas ngomong kalau Allah itu Tuhan minta surga padahal bedanya apa ini sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata sehingga saya berkali-kali bilang dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati diantara gojlokan Allah sama orang soleh, jadi orang soleh nanti juga digojlok sama Allah kenapa kamu nyembah saya? karena saya ingin masuk surga ya Allah, yang satu ditanya kenapa kamu nyembah saya? karena saya takut neraka ya Allah, berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak bikin neraka kamu tidak nyembah saya? ya udah itu gusti tempat nyumbang juga enggak tapi kadung klimat alasannya itu makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan tidak pernah saya. kamu harus syukur bapak punya uang tidak pernah nanti syukurnya nunggu bapak punya uang kalau nggak punya uang nggak bapak ribet makanya ini yang bupati yang pejabat tidak usah syukuran syukuran bapak naik pangkat bapak direktur bumn nanti kalau nggak sudah pensiun sudah syukurnya hilang Nah karena ini kan ngaji sama kiai, ya, saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak menikmati kebesaran nama saya atau apa. Karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu putih itu ikhlas. Tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah dari pemahaman seperti ini, para mufasir, itu tahu kualitas kalimat Fattakuniya ulil alba Takutlah kepada kepadakah saya Jadi kualitas kata Fattakunaro sama Fattakuni Itu bagi orang-orang hakikat Lebih takut kalimat Fattakuni Kata orang-orang tasawuf Neraka itu nanti, itu pun kita harus masuk Tapi kalau Allah sekarang pun Sudah ada Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini ini karena Pak Bima mesti tidak pernah belajar tasawuf Karena belajarnya nyari uang gini. Makanya ini tak ajari cari tasawuf Tadi sudah tak gojol Harus ngapalkan Qur'an gini. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini Surga dan neraka itu muajjalah, Itu nanti Kamu Nyembah Allah ingin masuk surga Takut menghindari Maksiat atau takut Sehingga tidak maksiat karena takut neraka dan surga itu simbol rindonya. Neraka simbol bencinya, suktunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang. Mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada, berarti Allah sekarang ya bisa berstatus rindonya ke kamu. Atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti, orang-orangnya sekarang kok takutnya nanti. Ya sekarang juga, kamu harus amal tuh nakda. Nak tentu kes Allahnya ada sekarang ya ibadahnya, ibadahnya harus ada sekarang Makanya kata orang-orang tasawuf Kata orang-orang tasawuf Andakan Allah tidak bikin surga atau neraka Ya saya tetap menyembah Karena surga itu simbol ridhonya Bahwa surga itu nyata ada Ya nyata ada Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada Tapi bahwa surga itu Tetap kamu masuk surga Karena cari ridhonya Allah kalau Allahnya sudah ada berarti doanya sekarang sudah. Ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas kelas amatir, masyur. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah ditanya, karena wali ini biasa mensafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya ada kelihatan soan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bida dari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi enggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, rewet. Banyak lho orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah di surga, nanti di sana enggak usah salat, enggak usah puasa. Jadi salat yang sekarang enggak ada problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatir. Wah enak masuk surga, enggak ada subuh lagi enggak ada puasa lagi, Bebas oh, Itu kan kurang ajar betul Jadi ibadah itu dianggap problem Bandingkan di cerita dunia wali itu Ada wali bertanya gini Ya Allah apa di surga itu ada sholat Ditanya sama Allah Kenapa kamu tanya gitu Kalau enggak ada sholat mendingan saya tidak di surga Dia tidak bisa bayangkan ada kenikmatan di atas Sholat Nah, kalau dinan kan enggak, enggak bisa membayangkan Kalau di surga masih disuruh sholat Sampai sekarang aja kita tahu Berhentinya sholat itu kapan Kalau sampe antaranya gitu Kalau ingin berhenti sholat enggak wajib Majnun Jadi orang gila langsung enggak Wajib Jadi Artinya harus dilatih Ilmu-ilmu tasawuf seperti ini Supaya hidup itu nyaman Hidup itu nyaman Dulu Pak Imam ini ada Pak P.J. Rembang Itu dulu ada seorang raja Didatangi ulama Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja Ulama itu nasihatinya gampang Dia omongin gini Pak Raja Pak Raja kalau kamu di, di Sahara, di Padang Sahara Kemudian anda kehausan. kalau tidak minum satu gelas air Anda mati Apakah Terus kemudian yang punya air bilang gini Kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya Kasihkan saya kamu kasihkan apa milih mati? Wah, ya milih dikasih air. Mendingan enggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulki la yusawi ka samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air. Akhirnya dia jadi raja yang soleh karena ternyata apa? Layu sawi, Yusawi kaksamain Tidak sama atau yang nilainya itu masih Kita-kita nah, yang rakyat Yang tidak jabat Misalnya masyarakat Itu ya harus berpikir gitu Orang tidak jadi bupati tetap hidup Tidak jadi pegawai BUM tetap hidup Tapi kalau tidak minum air itu mati Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air Artinya apa? Kita dan mereka itu sama Sama-sama punya nikmat yang pokok yaitu sadurumki nikmat yang bisa apa mempertahankan kehidupan. Kehi jadi nikmat selain itu itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep <tik> jadi wali. Jadi wali itu ndak harus tirakat dalail terus enggak pernah makan nasi itu ndak itu keberatan. Jelas bagi bu, eh, enggak mau itu, mesti enggak, <tik> enggak. Mesti enggak mau itu. Mesti ndak mau. Ya enggak mau ya enggak bakat. Jadi pasti ndak mau. Ini saya tahu banyak tentang beliau, Pak Arya itu bin selamat, dulu abahnya itu ditobatkan Gusmi, dimertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai Kiai itu korbannya saya, karena Gusmi meninggal, terus mahabannya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak Kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran. Nanti <tuk> juga, juga repot. Nih. Saya itu sering disoani orang dari Kalimantan, kalau saya ingin doakan jenis, saya ingin dekat jenis, jangan. Ya Sudahlah pakai kiai lokal di sana aja, Jadi sampai tidak gabung saya. Terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya. Kata -kata. Saya teruskan. Jadi dulu para raja. Itu dilatih oleh ulama. Termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar seribu. Kalau tidur per 5 menit ganti kamar. Karena emang sudah dibikin kok enggak dipakai. Enggak juga. Punya kamar seribu yang dipakai hanya satu. Ngapain punya seribu yang dipakai hanya Punya baju satu lemari, yang dipakai hanya satu. Apa mentang-mentang bajunya lima, terus pakai rangkepan sampai lima. Punya mobil lima, yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih seperti Sehingga dulu itu tidak ada raja, kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama. Sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama Khas seorang raja itu apa? Merintah gak bisa diperintah Terus si ulama ini tiap pagi itu Datang ke atas gunung pake, Cari tempat paling tinggi terus mutolak kitab Selama mutolak kitab ya wasik ya. Kayak saya kalau belajar ya asik Ngalah-ngalah ini jagungan sama BGUMN Kalau saya udah belajar Terus dia bilang Enaknya apa jadi raja Saya di sini gak ada yang Memerintahkan saya Berarti saya dengan raja sama dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana. Ya? Wong kok mulyane ngono. Bukak pintu aja enggak pernah. Mulyani kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sejati. Orang mak dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya mesyur si Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan bukan kayak wiridan kita itu ndak? Wiridannya begini, ya Allah, kafani izan antaku nali robban, wa kafani fakron an aku nala abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau, Tuhan yang maha dahsyat, maha toh. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu? punya pahatan datuk atau Tuhan yang mati atau Tuhan yang kelaparan. Wakafah li an aku nala kaabdan dan saya ini bangga karena jadi hamba. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat Subhanallah alaikum. Tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al Bustammi itu diangkat jadi wali setinggi tingginya itu diantaranya itu kalau Wiridan bilang ini. Ya Allah kenapa engkau ngasih makan saya ini aneh Kenapa engkau minum, ngasih minum saya itu aneh Dimana-mana orang memberi itu ada kepentingannya Misalnya majikan, bayari karyawan karena ada kepentingannya Malah kalau di VK itu agak absurd VK itu hubungan suami istri itu agak agak kacau kalau dalam VK Lelaki itu enggak wajib nafkahi istrinya kalau enggak ngasih Jadi kayak agak-agak transaksi Dan istrinya punya hak enggak mau diajak kalau Masuk. kalau enggak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong pritungan. Maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu. Wong kenal kiai, nek orang lara kiai diatur ini iki ora marem. Singkat cerita Bu situ itu, ya Allah engkau yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya, ini fenomena aneh dimana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya apalagi pilkada wah itu tambah banyak kepentingan ya? artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang enggak kebayang orang lain Allah itu tidak butuh kita tanpa kita eh, sudah jadi Tuhan tapi ngasih kita apa ya Allah alasan kau mengasih saya engkau tidak butuh saya, dimana-mana orang ngasih itu kan karena butuh, misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas anda ini karena nyaman, anak ini menjadi hiburan tetap seneng ya, ada ada unsur kamu itu dapat imbal balik, setidaknya seneng, atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi ya Pak Ari, bergerak bergerak namun namun, pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini dat yang nggak punya kepentingan kemudian tetap ngasih dari situ terus dia punya cara Mencintai Allah Jadi wali-wali dulu itu Punya cara untuk mencintai Allah Dengan cara seperti Makanya ada wali yang Nangani orang-orang macam-macam Kayak Gusme itu masyur Beliau nangani orang fasik orang macam-macam Dulu itu ya ada seorang wali Itu jadi wali karena beli narkoba Tapi bukan untuk diminum Untuk dimusnahkan tapi kalau sekarang enggak mungkin, karena narkoba harganya sudah miliatan, triliunan. Kalau dulu mungkin, jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung. oleh Singkat cerita, si wali ini setiap ada bandar narkoba, dulu pakai homer. Homer kalau dulu ara, Dibeli sama dia. Dibeli setelah agennya pergi, dilarungkan, di ya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran kampung situ itu selalu tak kirimin homer, kok gak ada yang mabuk, mabuk. tapi dibayar kes malam malah seorang ini wa meninggal wangi, ternyata dia gak ingin kampungnya itu mabuk, sehingga dicegat di jalan itu. supaya homer ini gak sampai ke kampung nah, sekarang kan gak mungkin narkoba semahal itu tapi apapun itu Kembali ke ulama dan umarok. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama yang mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umarok juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Ini yang kita sama-sama ulama wal umarok apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahawa khazanah khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo. Dulu Hamid Pasuruan terkenal wali Dan di antara Wirid dan Tikru Wal Filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi Tikru Wal Filin itu kalimatnya dari utamanya dari Gusmi, Pak Ahmad Sidik. Tapi ada beberapa kalimat yang dari Hamid Pasuruan. Saya tahu banyaklah, karena bapak saya juga temannya Gusmi dan mbak saya kandung sepupu sama bapak Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo, disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes, masa saya hafal, Pak? sudah lepok aja ngapalkan. Ada yang dua juz mati, satu juz mati, karena ya sudah sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran, jika kalau mati berstatus mansalah katorikon yalta misufihi ilman sahalawahu lautorikon ilal. Janna. orang yang mati berorientasi ingin ngaji tapi kalau kamu gak punya orientasi ngaji kan di otak kita andekan direkam Allah coba, hati kita andekan direkam Allah ingin kaya, ingin punya gunung ingin punya alpat, ingin punya ini itu coba kalau itu nanti disetel di Al-Quran tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pasti setel ya keren ingin hafal Quran, meskipun gak hafal-hafal ingin hafal itu tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drenki ditambahin meskipun tapi insya Allah malaikat ada yang drenki <tuh>. tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita nih itu. ingin mapan ingin kaya, ingin menguasai dunia betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famanqarad hijratuhi ilawah warosuli, hijratuhi ilawohi warosuli. Orang yang orientasinya hijrah, hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, Saya hafal hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ni mencari ridhonya Allah itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera itu ya ditulis. Ini ingin punya rumah dua, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti dilekatkan. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, lagi pencari kemapa? itu cara Muhammad untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan terus disuruh ngapal kan? ini pak Arya cerita bapaknya hanya disuruh ngapal karena apa? Orbanah dalam lantunan itu semalam nggak apalah apa. dan Alhamdulillah nggak apalnya ditiru anaknya susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya di, saya punya kantor di mana-mana ya nggak hafal apa bener-bener konsisten jadi dulu bapaknya itu ketemu geswe di hotel jadi ajarin semalam nggak hafal Akhirnya, apa, akhirnya apa, ya, tapi nunggu sekian tahun <laughs> jadi yang penting jadi ulama dulu itu pinter, cara menonton umat menuju Allah dan Rasul, diajarin akhirnya ada dikrulhofilin penting orang itu menuju Allah dan Rasul tidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridomu, kalau malam ilahi anta matlubi awa ilahi anta matlubi waridoka matlubi meskipun semalam hanya dilafadkan sekali, tidaknya Allah mencatat. Ya Allah, engkau yang kami cari. Ridhamu yang kami cari. Kalimat itu, itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental. Dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya suger? Dari Pak Bima, kapan dat tidak ada anak buah? Engkau nanti yang menteri ya mikir. Semoga tidak pernah resafal. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan, kalau ngaji saya menyinggung. Yang salah tidak saya, si ngongkor ngaji sobo. <laughs> Saya makanya saya santai. Saya, saya kan ketawa oh, malah bagus lah. Ya, karena tidak ngel-ngel saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut madzhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, saya punya kitab. Namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus untuk Pak Imam Shafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah. Kalau tidak senang tidak akan utang duit. Tidak pinjam mobil. Kalau tidak senang itu kan tidak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini perlu saya sebut bupati aktif setelah saya cerita ini terus saya ingin ketemu jenengan empat mata setelah ketemu saya lucu saya akan cerita, diantara wasiat bapak saya itu unik pak ngelola orang gede yang nah, ribet itu ngelola tuh orang seneng ngelola orang benci itu mudah yang ribet itu ngelola orang seneng itu mahal sekali itu dulu saya gak paham bareng kenal uang seneng ngel-ngel-ngel. Tak senang kan sudah selesai. Akhirnya Mam Syafi dan separuh kampung ini tak seneng-senengan. Ya bagus Mereka ada akan hutang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang enggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya, cerita. Yang kisah juga bupati Rembang. Yang kisah cerita di bawah bedok cerita iya bos <tuh> rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai tim mitra politik nanti saya kirim berperni <tuh> <tuh> jadi orang dulu itu segampang itu nggak lagi itu benarnya yang seneng ya penting kita butuh mitra yang geding ya ya nggak apa-apa lah barokahnya geding itu tidak ganggu anda kan asal sing geding ujuk du du dukun anda ribet itu kalau nanti <tuh> ketika Imam Shafi'i diceritakan orang Orang yang tadi nyium tangan jenengan Yang sama jenengan diluk hormat Di luar itu memaki-maki jenengan Kata Imam Shafi'i, baguslah Berarti sawi bawah, di depan saya tidak berani Jadi beliau seenteng itu Melihat dunia Jadi orang dulu itu Makanya mereka gampang jadi wali Karena Jadi orang yang melihat Allah itu Sudah rindu, ya sudah Nabi Musa itu kekasih Allah Kalimu Itu orang Israel Itu yang gedeng geding yang, yang seneng yang ngeleng -ngel. Malah paling ribet kalau ngadipi orang Israel Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini Ya Allah kasih saya ijazah Yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua Tidak bisa ngeritik saya Tidak bisa mencibir saya Tidak bisa ngata-ngatain saya Jawabnya Allah itu lucu Ya Musa Hadza shay'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'uhu bika Aku pangeran sing salah faham kaya pemenaku guru Nabi. Aku itu pangeran, sing salah paham aku wae. Aga. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mesti ne saja yang terbebas dari disalah paham. Nabi, Nabi aku itu pangeran, ya darani anak dibocoh ono sing darani aku fakir ono sing darani aku kikir macam-macam orang yahudi itu kalau rizkinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali sampai laqad sami'a Allahu wa qala la ladzina qalu innahu habbah artinya pejabat juga itu. gitu kalau salah kebijakan juga dihujat ini tidak mesyaterakan kan itu kalau lapor Allah jawabannya gitu kamu pejabat salah paham ribet saya Tuhan saja disalah disalahpahami jadi orang dulu itu segampang itu, ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Sehingga Ki hamid, Ki hamid pasuruan itu, nijajai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh menghafalkan, ngafal nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada menghafalkan, saya so ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya, bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa? Masa enggak hafal tentang cari ridanya Allah, oh, hafal bangunan milik orang lain dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Yaitu famankada di jirotu ila yang kihuha fai jirotu ila Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa? Itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana. Terus kita ngen-ngen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Nggak tahu saya kalau nanti untuk negara. Nanti kita BUMN. Untuk negara gimana. Mungkin masih hmm. mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi. Singkat cerita akhirnya, Kaya-kaya dulu itu bikin gerakan hafal Quran Sama orang-orang sepo yang jelas secara lahir Tidak akan Perjalanan menuju ini, Menuju ini yang nanti menjadi setahap Satus Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang Beberapa kali ngaji nih. Statunya itu Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa Ditulis dan itu statusnya Karena keinginannya memahami itu Ya dunia sampai lewat saja Tapi kalau kebalikannya Urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau krus rupiah berapa, untuk pribadi. Itu detail, pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru harian sesat apa, enggak tahu, karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedepat, sedapatnya, ternyata ada guru, kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia, det, det, det. makanya banyak orang ditipu oknum ya, oknum yang sebenarnya gak kiai tapi ngaku kiai sebenarnya dukun, itu saya kadang ya seneng, senengnya itu betapa mereka diingatkan, urusan dunia gak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu, berarti apa, urusan dunia detail, urusan akhirat gak detail, sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu sementara kontraktor asing yang mau nipu gak bisa, karena dia ngerti detail jejak rekamnya apa gitu tapi kalau nyari kiai se Kena, ya. ini gak nyindiri ngomong fakta ya cobalah itu di, diangan-angan lagi terus ini yang terakhir ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau saya yakin beliau-beliau sudah punya tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan ini saya baca ya ini, ini kitab yang dipakai referensi tim lajenah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia termasuk saya jadi tradisi hataman kita tadi kan kita bicara hataman ya saya ulang lagi tradisi hataman kita itu kan justru ditutup dengan wa wa'ula'ika humul muflihun Ya, jadi tidak minal jinat iwanas, tapi diakhiri waula ika humul muflihun. Jadi hataman kita, misalnya minal jinat iwanas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal bakkoroh sampai waula ika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau apa itu hatam? Itu memulai lagi. Ya kalau langsung anas minal jinat iwanas berarti dia bangga dengan berhasilnya baca Quran. Pertanyaannya, dekan Anda ketemu Allah seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba kayak kita dulu ketika ngaji. Nah baru hore ngajine wes bar berarti anggap dulu problem. Maknanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter karena sekolah juga ada agak problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar semua lang, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu kita onoatan, waduh sadan. Jadi ini belum makam waktu rotoa ini fik solat. Padahal ciri orang baik itu menikmati solat itu. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran. Tak, ini pelajaran bareng guru. Waduh, dah gitu matematika, waduh. Kita baca Quran harusnya asik, karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita, karena kita misalnya baru seneng senengnya pacaran misalnya, kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnaati. Terus baca fatihah Terus memulai lagi Sebagai bukti Ya Allah, ini khataman sementara Tapi saya akan dilanjut lagi, terus dimulai betul Jika ijazah kiai kieh kuno Kalau orang haji atau umroh Itu supaya kuat haji lagi Kalau ijazah kieh kuno itu sederhana Disuruh ngomong gini, bah, kak, bah Ini saya mau pulang, miliki rumah Nanti ke sini lagi Sudah gitu, sudah apa? Jangan setelah selesai ibadah khacus, menang karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu, itu mudawan. Mudawan itu dibukukan. Saya baca ya, ini di kitab Khaisun Naf'i, karangan Imam Waliwah As-Sofakusi. Saya baca ya. ini nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri yang gak ngerti nanti saya bantu takmilun nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman mohon didengarkan takmilun si masa ilah tata allaku bil khutmi al ula sabatan an nasu anil maki miniruatil bazi wa kumpul wa qirihima annaman koro'a wa khutama ilah akhirin nas koro'a al fatihata ilal muflihun min awalil bakorah wasa'al amalu bihada fisa'iri biladil muslimin jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya anas, fatihah terus wa'ulah ikahumul muflihun. dan cara seperti itu wasa'al amalu bihada fisa'iri biladil muslimin semua negara dunia ya sama seperti ini. hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita guru Quran termasuk yang di Jantiko dulu sama si dulu namanya Jantikom lama-lama mantap ya? itu sudah benar itu jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya ini saya bantu filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue na niat mengakhiri tenun, tu seakan-akan kan baca Quran itu problem. terus ketika berakhir kita senang Solat juga gitu, pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah SAW dijamin surga itu diantaranya cara solat begini, Pak ya. Saya hafal hadisnya. Itu. Abshiru ya mak muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya kata ini kata Malaikat Jibril. Umatku berstatus, mereka itu faalu faridotan wanta zoru melakukan satu fardu selesai atau adu faridotan wanta zoru Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh Malaikat Jibril. Ba, tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Ba kok juri sampai jam 10 jam 11 Nanti ini apa sholat duhr? Ketika sholat duar selesai, orientasi saya tentang ini sholat asar. Begitu seterusnya, sehingga statusnya umatnya Nabi adalah adu faridatan, wanta zoru Komitmennya adalah melakukan satu verdu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita-cita. Kita sekarang ngasih anak yatim, di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita diimpet di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita ya atau kita cita-citakan. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah, rumah lagi ingin punya mobil, punya mobil lagi berarti satu sih, minat dunia wa ilat dunia minat dunia ilat dunia itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu Allah posisinya di mana? ya ini sudah siap ya? setor ya, kataman, siap. siap siap, siap, siap siap Pak Bumaya? ya, ya, siap, siap sampai berapa cus rencananya? 30 30 sampai 30 cus apa cus 30? cus 30 dulu deh. cus 30 dulu jadi sampai segitunya, guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih dikrulofilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar buat sekali-kali rombongan datangin hataman Qur'an, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan, nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia tapi status kita adalah famangka nadijiratuhilawahi fa faijiratuhu Ilahulohinallah, wassallim. Nah kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal bakkoro. Kan ada anak khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan? Ya, itu terus beliau beliau ini di beberapa kitab diterangkan. Anarojulan kaulah ya Rasulullah, ayul akmali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Kal alaikabillahil murtahil, terus. Wama halun murtahil. Kal shohibul Qur'ani, kurlama halal irtahalal. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu orang yang menghafalkan Qur'an atau membaca Qur'an atau khataman Qur'an setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama farahu min khidmatin syarafi jadi satu khataman selesai kemudian lanjut ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi mungkin mau ke New Zealand atau apa kenapa pas urusan khataman ndak gitu gua jadi manusia itu yang bener gitu ya kira-kira gitu jadi ini teman-teman yang sedang khataman bahawa perilaku anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah s.a.w. sampai sekarang memang justru hataman itu ditutup dengan humul sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai. Bukan berakhir di situ. Saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.